ujungnya bersyukur. Ada dalil dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Alladzi billayni minasyaitani radim, wa asa antaqrahu, khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'a Allahu wa Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah wallahu ya'lamu anallaha ma'ta'u wa antum la ta'lamun dan kalian tidak tahu oleh karena itulah jangan sok tahu memang manusiawi sekali kita kecewa tetapi kalau kita Membiasakan diri Untuk berbaik sangka kepada Allah Lalu bertapakur Apa nih rahasianya Insya Allah bakal ketemu Contoh ya Pada waktu ada kakak beradik tuh Yang jualan e, Tape Ketika pagi berangkat dari rumah jam 5 selesai sholat subuh Pikulan patah Kakak kecewa sekali Tuh, jualan segini aja Patah Ayo teman-temannya pergi Jam tujuh dapat berita Ternyata angkutan yang biasa digunakan Para pedagang tape Kecelakaan Semua celaka Cuma satu yang selamat Siapa? Yang iya yang patah Jam lima Patah dianggap musibah Jam tujuh Patah itu membawa berkah Nah, kita tidak tahu nih rahasia-rahasia Juga mungkin pernah dengar kisah yang digigit anjing itu Jadi beliau itu benar-benar berdoa kepada Allah Minta jodoh Spesifik Kasih uh, uh, spesifik sekali permintaannya itu Ya Allah saya minta istri yang pandai merawat saya Yang telaten Karena dia merasa hidupnya itu agak kurang terurus Keluar dikejar anjing Anjing betina memang dia tidak tahu rahasia rencana Allah Digigit Dibawa ke rumah sakit Diopname Dirawat Mas nah, ada perawat yang telaten Jadi itu jodoh Jadi ini rautenya begitu Karena memang Allah menakdirkan jodohnya ada di ruangan itu Dan dia bisa merasakan bukti perawatannya Diatur pakai gigit anjing dulu ya itu sebagai penggugur dosa. Kisah nyata ada seorang yang dililit hutang, Pak. Aduh sedih ya Allah. Saya mah udah enggak mau lagi pinjam sama manusia, udah pelit, diomelin, ujungnya diancam, ditagihnya enggak enak. Minta kepadamu engkau Maha Kaya. Engkau tahu saya ini ngutang bukan untuk poya-poya. Saya ngutang cuma buat bayar kontrakan padahal semua rumah milikmu. Saya bayar buat sekolah anak padahal anak-anak itu ciptaanmu. Tolong ya Allah, tunjukkan ke mana saya harus dapat rezeki. Engkau yang Maha Tahu, Engkau Maha sempurna mengatur kejadian. Sedang jalan ikhtiar, itu mobil ngada-ngadak -ngadang nyerempet. Prok Aduh, sedih bertubi-tubi Udah badannya sakit, tidak parah ya Cuma terguling Tapi anehnya Yang nabraknya ini panik Pak, tolong Perkataan pertamanya tahu Jangan laporkan saya Rupanya beliau baru diurus tuh Dengan masalah nabrak Jangan laporkan saya Saya bayar semua uh, Kepentingan rumah sakit pak, Pengobatan bapak Bawa ke mobil Tetap murung aja Bapak kenapa murung sekali Pak Kan lukanya gak seberapa Saya memikirin hutang Pak Ini udah gini hutang lagi Maka Yang nabrak itu berkata Pak Pokoknya hutang Bapak Saya yang lunasi Subhanallah Ini kisahnya nyata Pak Betapa nabrak itu diatur oleh Allah Justru orang yang banyak rezekinya Maha suci Allah yang selalu sempurna Di balik semua pertolongannya Maaf, ada koreksi, bukan surat Al-Baqarah 261 216. Boleh jadi kita tidak suka padahal baik menurut Allah. Karena kita pendek pengetahuan. Untuk nanti aja kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Kita ngitungnya senang tuh berdasarkan nafsu kita. Jadi ditipu tuh belum tentu jelek. Ada kalanya ditipu malah kebaikan ujungnya. Dia lebih hati-hati. Ada kalanya kita senang sesuatu, kita dapat harta, tapi pada harta itulah yang akan menjerumuskan. Dapat jabatan, wah langsung numpang. Pada sesudah itu dia masuk ke dalam tempat yang dijaga rame-rame. Maaf ini Pak, sekedar bahan Tafakur, pengalaman yang berbicara ini. Ayah saya sebelum jadi tentara guru, kemudian takdirnya jadi tentara. Dibesarkan dalam lingkungan militer Ingin sekali Masuk Akabri Tapi dah, gak jadi karena kurang tinggi Dulu sedih Karena adik lebih tinggi Ini apa yang salah Jerapah aja gak punya keinginan Segitu tingginya Maaf gak nyambung ya Baru tahu sekarang rencana Allah Oh ternyata Eh sekolah Ceritanya sih elektro tapi jadinya sekarang begini, ini ada siapa yang ngatur ini, gak kepikir dari awal begini Oh, batal di sini karena Allah punya rencana sendiri yang mungkin tersingkapnya Sekian puluh tahun kemudian, tersingkapnya sekian tahun, sekian bulan Tapi bagi orang-orang yang sudah bersih hatinya, itu kejadian itu langsung tersingkap rahasianya Sehingga beliau tidak tidak merespon kejadian yang tidak enak itu negatif. Kalau batal menikah, anak misalkan sudah dilamar, batal menikah baik atau buruk? Hah? Buruk baik Pak. Ah, menurut nafsu mah seperti buruk, tapi kan kita tidak tahu apa yang bakal terjadi sesudah itu. Allah yang Maha tahu calonnya. Awalnya bagaimana track recordnya, kedepannya, kita minta ya Allah berikan kepada anak saya ini menantu yang soleh, menurutmu. Eh yang melamar ini kan belum tentu yang terbaik, yang cocok dengan doa, dibatalkan. Jadi batalnya tuh boleh jadi karena doa orang tua. Tapi gimana nih undangan udah disebar? Enggak apa-apa, tinggal bikin undangan baru ya. Pembatalan undangan Tapi gimana saya sudah keluar uang Memang udah rezeki tukang undangan Gak apa-apa Ah Jangan terlalu gimana gitu Ya Memangnya Hidup ini harus selalu sesuai dengan keinginan kita Ini yang menarik pak Kita punya rencana Allah punya rencana gak untuk kita Punya Mana yang lebih baik Rencana kita rencana Allah Pasti rencana Allah mana yang bakal kejadian rencana kita rencana Allah? Kenapa kita ngadat? Karena sok tahu dan tidak merubah apapun selain merubah kita makin atas, makin sengsara. Makanya tugas kita tu cuma tiga satu luruskan niat, sing bersih bersihilirlah kita Yang kedua sempurnakan ibadah kita supaya pok terbuka tu doa doanya. Yang ketiga sempurnakan ijtihad kita maksimalkan sesuai dengan sunnatullah. Tapi perkara kejadian terserah Allah. Sempurnakan tawakal kita. Sesuka Allah, Allah yang tahu diri kita yang terbaik buat kita. Enggak harus kok sesuai dengan keinginan kita. Jadi rada-rada beda nih dengan yang Yes. Oh eh ah enggak segitu-gitu amat. Biasa ajalah ya. Pemotivasi mah harus dengan rendah hati, tidak usah dengan ketakaburan. Nah, saudaraku sekalian, ada yang akan didiskusikan. Silakan, mas. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak yang dapat kita petik dari Tosya pada pagi hari ini. Ada satu yang saya ingin tanyakan dan selama ini menjadi pertanyaan bagi saya adalah, bila mana kita e, mendengar suatu kabar misalnya ada, ada orang yang bunuh diri atau bagaimana itu Itu adalah takdir Allah terhadap orang itu Pertanyaan saya adalah Apakah kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Dapat uh, melakukan upaya atau doa Atau bagaimana caranya agar uh, takdir itu bisa dirubah Atau bagaimana itu Oh iya yeah. Manusia ini diciptakan oleh Allah, Wa alhamdulillah, puji Roha, watafuah, diilhamkan di hati kita memilih yang baik, memilih yang buruk. Insya Allah kalau milih yang ini ada takdirnya kecana rangkaian baik. Kita milih sedekah punya uang takdirnya adalah musibah ditolak takdir selanjutnya adalah rejeki diberikan berlipat ganda tapi kita milih pelit korek kedekut buntut kasihil cap jahe takdirnya hati gelisah dihina orang dibenci orang banyak kena musibah gitu silakan Enggak mungkin Allah menyatakan umpama yakman mitqolada batin khair yar wa man ya'man mitqolada syar yar. Itu kan kita akan lihat tuh hasil perbuatan kita sekecil apapun. Lah Allah yang menyatakan begitu berarti ada kita dibolehkan milih walaupun tetap uh, seperti katanya yang sedekah akan panjang umurnya. Tidak bisa tiap mau mati sedekah panjangin sedekah lalu gimana jadi enggak mati-mati? Tetap saja Kalaupun meyakini itu Perpindahannya ke takdir Allah juga Jadi tetap Dari satu takdir ke takdir lainnya Semuanya ada dalam Kesempurnaan pengetahuan Allah Kalau orang berbuat buruk Kita tidak bisa mengatakan Wah dia memang takdirnya buruk Oh enggak Dia memilih takdir buruk Wah kita mencuri, nah, kalau tidak ada takdirnya saya tidak sukses dong mencuri Rejeki mah sudah ada, tinggal dia mau milih jalan yang mana Mau jalan yang disukai Allah namanya rejeki barokah Mau jalan maling jadi koruptor, kalau Allah kehendak izinkan Jadi juga, tapi hancur tuh Jadi tidak halal, jadi racun buat dirinya Dicabut ketenangan hatinya, diburamkan wajahnya, terhina dia akhirat celaka di dunia nista Habis dia milih sih Milih ngambil rezekinya dengan cara yang batil Kalau kita milihnya Dengan cara yang bersih Jujur ketemu juga Memang ke, gak akan kemana-mana Allah gak akan bingung Ngurus kita Begitu Nah Oleh karena itulah para pemirsa yang budiman Kita fokuskan sekarang Bukan kepada Harus Hasilnya cocok dengan keinginan Yang harus itu niatnya lurus Saya lakukan ini benar-benar karena engkau ya Allah Saya ini hambamu Saya lakukan lillahi ta'ala Inna sholati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku Hanya karena engkau Yang kedua sempurnakan perintah ibadah ini Karena Allah menciptakan kita yang pokoknya kan ibadah itu. Selain ibadah, riyadh mahdoh lainnya, ibadahnya yang bagus, sholat tepat waktu, jangan karena keinginan ibadahnya berantakan. Dan yang ketiga, sempurnakan, i'tiyar sunatulloh berangkat, dagang sepagi mungkin, sesudah subuh, sesudah beres kewajiban, Serapi mungkin, seprofesional mungkin. Tapi ya terserah Allah, hari ini dapat rejeki atau tidak. Kalau niat aja udah jadi rezeki, ibadah jadi rezeki, kerja jadi rezeki. Apakah harus dalam bentuk materi datang? Oh belum tentu. Kan rezeki tidak harus kelihatan. Anak dibuat soleh itu rezeki. Kita hati jadi lembut itu rezeki. Yang biasa pemarah jadi sariawan, jadi nggak sempat marah itu juga rada rezeki ya. Begitulah. Jangan sok tahu kita malah ya. Berbaik sangka aja kepada Allah Allah maha tahu apa yang terbaik bagi kita Luruskan niat Sempurnakan ibadah Sempurnakan ikhtiar Dan sempurnakan tawakal kita Insya Kita ini sangat terbatas pengetahuan Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepulang dari sini Ya kan Lalu bagaimana mungkin kita yang serba terbatas pengetahuan ini menghakimi segala sesuatu dengan keterbatasan kita. Mau tahu ilmu Allah seperti apa di dalam rahim aja dulu, ibu bapak enggak ngerti apa-apa. Di dalam rahim yang paling dalam itu oleh Allah didesain ada pertemuan sel dengan sel berbelah, ada jadi tulang terus jadi kepala, jadi rambut jadi mata, jadi empedu. waduh dalam bentuk yang kecil tapi sempurna perencanaannya sempurna penciptaannya saat demi saat, kita tidak tahu apa-apa sampai sekarang juga tidak tahu apa-apa, Allah mengatau dengan detail, Allah menciptakan alam ini sempurna dari saat demi saat jaga semesta yang begini dahsyat sempurna kita tahu apa Makanya kalau ada kejadian yang enggak enak tuh Bisa jadi karena kebodohan kita Terbatas Kayak ketutup gitu mata kita tuh Enggak tahu Berlian itu enggak kelihatan indahnya Kalau mata ketutup Oleh karena itulah Jangan berburuk sangka Kalau ada kejadian yang enggak enak Ada rahasia Allah di sana Kita terus saja Tafakur, tobat yang banyak Insya Allah akan jadi kebaikan kalau musibah atau kepahitan itu bisa membuat kita memperbaiki diri, membuat kita berbuat yang terbaik. Lillahi ta'ala. Para pemirsa yang budiman, kita tutup dengan doa. Allahumma salli alamah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milikmu ya Allah. Yang mencipta memiliki menggenggam langit dan bumi dengan sempurna Kami semua hanyalah milikmu ya Allah Kami tidak tahu apapun kecuali seperti ilmu yang engkau berikan Kami tidak berdaya kecuali engkau yang menguatkan Kami tidak memiliki apapun selain apa yang engkau karuniakan Ya Allah cabutlah dari diri kami Segala kesombongan dalam hidup ini Segala ketakaburan Luluhkan hati kami agar selalu bersimpul padamu Selalu memohon tuntunanmu Selalu berbaik sangka dengan ketentuanmu Ya Allah bimbing agar kami dapat menyempurnakan ikhtiar hidup ini di jalanmu Luluskan hati kami agar hanya engkau yang kami tuju Sempurnakan ibadah kami ya Allah Dan bimbing agar setiap apapun yang engkau tetapkan Merubah diri kami Menjadi semakin dekat denganmu Semakin mencintaimu Semakin merindukanmu Kami berlindung kepadamu dari segala buruk sangka padamu Dari salah menyikapi ketentuanmu Rabbana la tuakhirna innasina aw akhto'na Rabbana wala tahmil alayna Isra'umka ma'amaltahu alalladina minqablina Rabbana wala tuhammilna ma'ala tuha khutalan nabi Wa'fu'anna wa'gfirlana warhamna Anta maulana fanturna ala al-qawmil kafir Rabbana adina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah, wa qina agabanah. Amin ya Rabbil Alayhi. Saudaraku, siaplah menghadapi sesuatu yang cocok dengan keinginan kita. Dan siaplah untuk menyikapi yang tidak cocok dengan keinginan kita. Sikapilah segala sesuatu dengan sikap terbaik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.